Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla wa may yudlil Asyhadu alla ilaha illallah wa adahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da Allahumma sholli wa sallim wa ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah Bapak-bapak saudara-saudara Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah s.w.t. Kembali segala puji dan syukur, kita panjatkan kehadirat Allah s.w.t. Atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Wa intaudu nikmatullahi latuh suha. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya, walaupun dengan cara apapun, memakai alat apapun. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya kita hidup dalam keadaan Islam menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam Insyaallah ketika kita wafat menutup mata menutup usia kita masih istiqomah konsisten berada di jalan Islam Wala wa Allah berpesan Berwanti-wanti Jangan coba-coba kalian mati Jangan berani-beranian kalian mati Kecuali mati dalam keadaan Islam Karena mati selain mati Islam Adalah mati yang sangat berbahaya Mati yang sangat mengerikan Di hadapan Allah SWT Bapak-bapak Saudara-saudara, hadirin Jemaah Masjid Jenderal Sudirman yang berbahagia. Saya akan memberikan judul keramah saya yang perdana di Masjid Jenderal Sudirman ini adalah Model Hati dalam Al-Quran. Kita mulai dari hadis muslim. Rasulullah s.a.w. bersabda Alah Wa inna fil jasadi mudga Ketahuilah Di dalam jasadmu itu Di dalam badanmu itu Ada segumpal darah Ida soluhat Fasoluhal jasadu kullu Apabila segumpal darahmu itu baik Maka baiklah sekujur tubuhmu Wahidah fasadat dan apabila segumpal darah itu rusak, fassad al jasadul maka rusaklah sekujur tubuhmu. Allah ial kolbu. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Hati dalam bahasa Arab kolbu berasal dari kata-kata kolaba. Artinya yang suka berbolak-balik. Kolbu berasal dari kata-kata kolaba, artinya yang suka berbolak-balik. Kadang cinta, kadang benci. Kadang berpihak, kadang anti. Kadang sayang, kadang sebel. Bolak-balik namanya kolbu di dalam kolbu itulah tempat bersarangnya iman di dalam kolbu dalam hati itu pula lah bersarang kemusyrikan di dalam hati itulah bersarang kekafiran dan kemunif, kemunafikan di dalam hati itulah bersarang cinta di dalam hati itulah bersemayam, benci, dan lain-lain. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah masjid Jenderal Sudirman yang berbahagia. Dalam Quran yang saya catat, mungkin catatan saya enggak sempurna, hati itu dalam Quran ada tiga. Pertama, kolbun mayit artinya hati yang mati. Kedua kolbun marid, artinya hati-hati yang sakit. Ketiga kolbun salim, artinya hati yang selamat, hati yang bersih. Kita mulai bapak-bapak dan saudara-saudara dari kolbun, kolbun mayit, hati yang mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 InsyaAllah bapak-bapak semuanya hafal Alhamdulillah minasyaitanirajim Innal kafaru sawa'un alaihim Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu sama saja Bagi orang-orang kafir itu sama saja Aangdartahum amlangtumdirhum layu'minun Engkau berikan mereka peringatan atau tidak berikan peringatan, sama saja. Engkau kasih dakwah atau tidak dikasih dakwah, sama saja. Dikasih pencerahan, dikasih penggelapan, sama saja. Didatangkan ustad-ustad besar, sama saja. Didatangkan ustad-ustad medium, sama saja. Apalagi didatangkan ustad-ustad kecil, sama saja. Bahkan didatangkan seandainya Rasulullah bisa bangkit dari kuburannya di Madinah sana, mendatangi hati yang sakit, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Khutamallahu ala kulubihim. <Syukur> Khutamallahu ala kulubihim. Wahala Samihiim, Wahala Abasarihiim Kisawah, Walahum Adabun Adzim. Karena Allah sudah menutup penglihatan mereka, Allah sudah menyumpal pendengaran mereka, dan Allah sudah mengunci mati hati mereka, sehingga mereka itu akan didatangkan azab yang sangat berat itu yang pertama Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dalam Al-Qur'an dikatakan ada hati yang mati. Mudah-mudahan hati-hati kita adalah hati yang diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang mendakwahi kita, siapapun yang menasihati kita, asalkan ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah maka kita sami'na watohna. Kami dengar dan kami mematuhinya. Kedua, hati yang sakit. Kolbon marid. Di Quran ada di Surat Al-Baqarah juga ayatnya ayat 10. Fi maradun marodun, faza'dhumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan ditambah oleh Allah penyakit-penyakitnya yang baru. Wa lahum azabun alim, bimakanu yaksibun. Dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih disebabkan mereka berdusta. Apa penyakit-penyakit hati bawah segala Penyakit hati yang nomor satu adalah riyad. Penyakit hati yang pertama adalah riak Riak berasal dari kata-kata roa Melihat Dia beramal ingin dilihat orang Dia beramal ingin disaksikan orang Makin banyak yang menyaksikan Makin semangat dia Kurang yang menyaksikan Kurang semangat tidak ada yang menyaksikan. ya tidak semangat. Apa sekali. Saya pernah lihat pusdiklat di Jatiluhur. Tahun-tahun 94. Ada orang yang baru menghafal Quran. Orang kalau senang-senang baca Quran. Maka dia kalau jadi imam. Senang yang panjang-panjang. Sholat maghrib. Di, di Jatiluhur itu dia yang kita tunjuk. Mas jadi ya imam, Rakaat pertama itu setelah Al-Fatihah Al-Waqiah, Pak. Rakaat pertama. Al-Waqiah itu 99 ayat, Pak ya. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah itu surat Ar-Rahman, 78 ayat. Fabia ayi ala irabikum matukadzibannya saya itu 31 kali, Pak. Sehingga ada tiga kakek-kakek pingsan. Pak. Tiga kakek-kakek pingsan. Palbetnya cuma dua. Yang digotong itu cuma dua. Sehingga yang satu kita yang gotong. Ngompol tuh kakek-kakek di punggung kita. Pak. Setelah selesai sholat diomelin orang banyak dia. Ini gare-gare lo nih. ya kan kakek-kakek pingsan. Rasulullah itu kalau sholat dia berdiri. Lihat kanan kiri. Semuanya anak muda Al-Baqarah. Tapi dilihat ada orang mau pergi ke Serang Ada orang mau melanjutkan perjalanan ke Purwokerto Ya wal asri aja pak Ya kan ayat Allah juga itu Saya pernah juga di stasiun terminal Cililitan Eh Cililitan Kampung Rambutan eh, Mohon maaf pak Saya waktu itu pernah ceramah di Hongkong Lantas saya dikirimin sama orang Hongkong itu buku-buku, Quran, dan lain-lain agar dikirim ke kampungnya. Ya, saya oke. Okay. Kampungnya namanya Jeruk Legi, Pak. Nah, sampai di terminal kampung rambutan maghrib, Pak. Ya, terus saya bilang sama supirnya, mas tungguin saya saya mau maghrib dulu. Oke, okay, Pak. Saya tungguin. Ya, imamnya orang Indonesia kan imam dorong-dorongan, Pak. Setelah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilah illallah monggo pak, monggo pak, monggo dorong-dorongan tiga menit Ya dorong-dorongan tiga menit makanya saya sarankan bapak-bapak yang sudah biasa jadi imam, kemana-mana ngantongin peci haji aja pak kalau ngantongin peci haji plok, langsung didorong orang itu pak iya kan, enak tuh, serat aja kan walaupun kita tidak bisa baca apa-apa nah, begitu didorong, ada orang yang pakai selendang nih pak, pakai Sorban, Dialah yang kita dorong. Bener pak. Dia ternyata seorang kori pak. Seorang kori itu gak boleh jadi imam pak. Bacanya gak murotal. Innya aja. Itu baca ina atau ina itu pak ya. In, Waduh lama bener nih kan. Ya. Bagus bacanya. Tapi innya doang. Ada kali satu, satu menit tuh pak. Banyak banget. Selesai sholat bis sinar jaya yang saya tumpang itu raib nggak ada dia lari mana ya ya Allah di situ banyak Quran di situ banyak buku-buku tas saya masih ada di situ ya saya ikhtiar saya kejar kejar kejar ada keneknya yang nyamperin saya bapak yang tadi itu ya buah buku-buku iya udah ditungguin pak ada ketol Allah ilahillah nah itu pak jadi hati-hati Pekerjaan riak itu berbahaya buat yang lain-lain Yang kedua Penyakit hati yang kedua Namanya sum'ah Sum'ah ini sekantar sama ria, pak Kalau riak berasal dari kata-kata ro'ah Artinya melihat Kalau sum'ah itu berasal dari kata-kata samia Artinya mendengar Dia beramal ingin Didengar orang pak Makin banyak yang mendengar makin semangat. Kurang yang mendengar, kurang semangat. Tidak ada yang mendengar, tidak semangat. Contoh soal. Di kampung saya di Depok sana itu ada orang datang mau nyumbang masjid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masjid Al-Hidayah ya, Pak? Iya, ketua DKM-nya Bapak. Iya. Mau nyumbang ini, Pak. Menyumbang masjid. Berapa, Pak? Maaf pak dikit pak 20 ribu, 20 ribu. Ditulis dengan namanya pak Gak usah pak HA aja pak HA apaan Hamba Allah, please, hamba Allah. Nah, Dunia ini kan Kayak orang tawak pak Muter terus Kadang-kadang enak Kadang-kadang sempit Kadang-kadang di atas Kadang-kadang di bawah Suatu saat Bisnisnya meledak pak Jual beli laut pak Meledak kalau jual beli darat kan udah udah kalah kita kan. Jual belilah. Dia bersumpah nazar 1 10% buat masjid. V nya itu 10% buat masjid. Dapatlah dia, katakanlah dapatnya 1 miliar, Pak. 10% buat masjid, Pak. Berapa 10% masjid? 10 juta, Pak. Datang ke masjid, waktu dia nyumbang 20 ribu dia langkahnya gontai, Pak. Langkahnya kayak layangan putus. Orang kalau enggak punya duit, langkahnya kayak layangan putus. Tapi kalau orang udah punya duit, langkahnya berbeda itu, Pak. Jalannya gagah. Assalamualaikumnya juga lain. Orang punya duit sama orang enggak punya duit. Kalau orang punya duit, asalamualaikumnya kayak saya nih. Assalamualaikum. Tu orang punya duit, Pak. Assalamualaikum, orang punya duit. Kalau orang enggak punya duit, asalamualaikumnya Assalamualaikum, nggak ada sumbangan nih. Kalau assalamualaikumnya orang berduit, assalamualaikum, waghah. Batuknya orang kaya sama batuk orang miskin beda pak. Ya batuk orang berduit sama batuk orang nggak berduit beda. Batuk orang kaya nih pak, <Glilatan> orang kaya tuh, batuknya itu pas berdahak dolar. Kalau orang miskin batuknya tegung-tegung, tegung-tegung. Tahu pak batuk betegung-tegung? Kata orang Tasik, eh tamu batuk bangkong. Kebanyakan tidur di ubin. Nah dia datang nih. Ya. Assalamualaikum, pak. saya menyumbang masjid Al-Hidayah. Berapa pak? 100 juta. Luarin tuh. Kalau 100 juta tuh bunyinya bok bok bok gitu pak. Kalau kita kan bunyinya cering-cering-cering, gitu kan?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 Denny Abdul Wahab MCK eh ya titel baru itu tulis ya besok sebelum khotip naik mimbar tolong diumumkan ya kalau gak diumumin gak jadi nih Waduh. baik pak tunggu tunggu sebentar amplifier diperiksa sama dia amplifier diperiksa. mau apa pak ini echo-nya pol. Ini treble-nya mentok. Volumenya abisin ya, awas loh. baik Setengah jam sebelum khotib naik mimbar doa ada di sini pak. Ini lama-lama. Ini yang biasa jadi MC kan, udah mandir-mandir. Udah dikasih kode sama dia. Tertar belum banyak jamaahnya, Iya pokoknya osu. Pas hotif mau naik mimbar baru dia itu. sudah mendapat sumbangan ngan ngan ngan ngan ngan. Ya kan ehonya kemana mana tuh orang pol, bayangin itu 300 ratus juta ta ta ta ta ta ta. Dari dokter Andes Deni, Abdul Wahab, MCK, KKK, KKK, kemana-mana. Tujuh kampung dengar semuanya. Saya yang menyumbang itu, hidung saya lebih besar daripada terowongan Manggarai. Oh lihat, sini gak ada yang nyumbang 100 juta. Paling cepek itu udah paling macet itu. Bayangin. Ah ini namanya beramal ingin didengar orang. Penyakit hati yang ketiga adalah ujub. Ujub itu dalam bahasa Arabnya kagum kepada diri sendiri. Ujub itu jadi takjub, kagum kepada diri sendiri. Kok saya pinter? Kok saya ganteng? Kok saya cerdas? Kok saya punya duit? Kok saya kaya? Nah itu. Sehingga ujub itu kalau tidak bisa direm. Maka penyakit selanjutnya Yang luar biasa Namanya takabur Pak. Takabur Itu hurufnya Sama takbir sama Takabaro Takabur juga Takabaro Gara-gara dipisain Barisnya Berbeda artinya Kalau takbir Allah Maha Besar Kalau takabur kalau takabur itu sebetulnya pura-pura besar. Padahal enggak besar pak. Nah takabur. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi sombong. Rasulullah s.a.w. bersabda. Layad khulul jannah. Mangkana fi kolbihi. Miskola zarotin minalkibihi. Tidak akan pernah masuk surga Seseorang. Yang di dalam hatinya. Di dalam kalbunya. Ada tersimpan kesombongan walaupun sebesar biji zarah tidak akan mampu masuk sorga. Tidak akan pernah masuk sorga. Sebesar anak zarah, sebesar biji zarah saja tidak bisa masuk sorga. Apalagi sebesar anak gajah, kesombongannya. Tidak akan pernah masuk sorga. Datanglah seorang sahabat. Ya Rasulullah. Saya ini suka berpakaian bagus. Saya pu punya sepatu bagus. Apakah berpakaian bagus, berkendaraan bagus, bersepatu bagus. Itu sombong ya Rasulullah. Rasulullah bersabda. Inallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Wayuhibu wa jamal. Dan Allah sangat suka, sangat cinta kepada keindahan. Jadi sombong apa ya Rasulullah? Sombong itu adalah batarul hak wa gomtun nas. Sombong itu adalah menolak yang hak dan menganggap sepele, merendahkan, menganggap kecil orang lain. Batarul hak, menolak yang hak. Misalnya contoh, sholat, sholat itu hak pak ya, hak ya kan? Bukan batil tu, yang hak. Karena ada perintahnya dari Allah. Wa akimis salat. Inna salatatan hainel fasal mungkar. Dirikanlah olehmu salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari kamu perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang tidak salat, maka dia sombong. Dia menolak yang hak. Laiyadul jannah tidak akan pernah masuk surga Itu orang yang enggak salat itu. Tidak akan pernah masuk surga. Termasuk lagi puasa bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, -orang diwajibkan atas kamu puasa. Ini puasa hak. Orang tidak berpuasa la yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga. Dia sombong. Termasuk mohon maaf nih kalau kedengaran sama ibu-ibu di samping kanan kita ini, pakai jilbab itu hak. Suratnya ada dua dalam Al-Qur'an. Pertama Al-Azab ayat 59 Dan yang kedua itu adalah An-Nur ayat 31 Ya ayuhan Nabi Kulli azwajika Wabanatika Wanisa ya Wahai Nabi Perintahkanlah kepada istri-istrimu Perintahkan pada anak-anakmu yang perempuan Perintahkanlah kepada perempuan-perempuan yang mengaku beriman. Agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kata Nabi. aurat Seluruh jasad perempuan itu adalah aurat. Kecuali wajahnya dan sekitar pergelangan tangannya. Orang-orang yang tidak mau pakai jilbab. Maka dia sombong. Karena menolak yang hak. La yada hulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga. Tolong Pak sampaikan kepada istri-istrinya, sampaikan kepada anak-anak perempuannya. Ini masalahnya hak. Berurusan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan mohon maaf. Yang kedua kata Nabi sombong itu adalah wa gomtun menyepelekan manusia, menganggap sepele manusia, sederhana Pak. Kalau yang mau datang ke rumah kita itu orang kaya, itu kita cet rumah kita itu Pak. Anak kita, kita suruh cukur rambutnya. Kalau perlu dia pakai batik seragam, karena yang mau datang orang kaya. Makanan dari mulai gado-gado sampai toge goreng ada Pak. Iya kan? Yang mau datang orang kaya ini. Begitu dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Silahkan Pak, mohon maaf. Hidangannya enggak ada apa-apa, Pak. Padahal dari toge goreng sampai gaduh-gaduh ada semua, Pak. Tapi bilangnya enggak ada apa-apa. Tapi begitu orang miskin yang datang, Pak. yaitu tadi. Assalamualaikum. Kita lagi baca koran. Yang nyaut itu hidung kita doang, Pak. Hmm. Assalamualaikum. Hmm. Assalamualaikum. Udah-udah, cepetan. Paling ujung-ujungnya menjem duit lho. Ini namanya menyepelekan manusia. Menyepelekan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil sama orang, siapapun, diputer badannya, Pak. Oh, sini nih, panggil nih. Ya Rasulullah, puter badannya." Kalau kita kan nengok doang, Pak. Ada apaan? Nengok sini, ada apaan? Kalau Rasul diputer badannya semuanya. Kenapa? Di hadapan Rasul semua orang tuh berharga, Pak. Di hadapan Rasul semua orang itu bernilai. Kalau kita kan siapa dulu yang manggil kita? Ya? Kalau yang manggil kita orang biasa-biasa, wah mah bukan main kita itu. Kalau yang manggil kita bos kita, wah setengah lari sprint kita itu. Main ngacir aja kita kan luar biasa. Termasuk yang gampar kita siapa, Pak? Ya kan? Kalau yang gampar kita adalah bawahan kita, Wah, kita banting to orang. Tapi kalau yang gampar kita atasan kita berani kita kita balas gampar lagi, pecat. Termasuk yang gampar istri muda kita pak, wah pura-pura kagak sakit kita. Masya Allah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya sombong, ya tidak akan pernah masuk surga. Dan pemicu kesombongan hanya empat pak. Pertama merasa dirinya paling pintar yang lain blow on semua kedua merasa dirinya paling ganteng dan cakep yang lain jelek semua pemicu kesombongan yang ketiga adalah merasa dirinya paling kaya yang lain miskin semua dan terakhir merasa dirinya paling kuasa yang lain gua pites semuanya jangan main-main nih Yang yang lain-lain boleh bisa hidup ya kan Ateis bisa hidup. Komunis boleh hidup. Leninisme boleh hidup. Yang lain boleh. Tapi awas yang ngatu'anya nih. Wapitas lo, Ya kan? Nah wazubillah min t'alik. Ini kesombongan. Penyakit hati yang yang terakhir itu adalah kesombongan. Yang ter, yang terakhir adalah dengki pak. Penyakit hati yang kelima adalah dengki. Rumusnya gampang pak. SMS. Senang melihat orang lain susah Senang melihat orang lain susah Dan SMS juga Susah melihat orang lain senang Ini penyakit dengki Penyakit hati yang kelima Misalnya contoh Ada kakek-kakek Pak Pakai sepeda Sepeda sundung itu Sepeda ontak Jalanannya turunan Kita yang bilang nih Kita bilang kek jangan lewat situ kek jalanannya licin turunan Hah, sok pahlawan loh biarin aja nah itu orang dengki itu pak pas dia luncur tuh, tuh dia, ya ya ya jatuh jatuh ya, kata Charlie Chaplin orang-orang yang senang dunia lawak adalah orang-orang bermental sadis pak ini kata Charlie Chaplin boleh anda buktikan boleh nggak contoh bapak-bapak ngelihat Jojon jatuh pak di TV Kesian apa ketawa pak? Ketawa kita. Jojon jatuh, Jojon kan sudah 70-an umur itu. Jatuh, bok ketawa. Ngelihat malih tong-tong jatuh, kita ketawa. Harusnya kan kita kesian sama dia pak. Karena ini dibalik dunianya, kata Charlie Chaplin. Orang yang menyenangi dunia lawak adalah orang-orang bermental sadis. Selanjutnya, dengki itu adalah senang melihat orang lain susah. Nah sekarang dibalik, susah melihat orang lain senang. Ini Ustadz kita siapa namanya Pak? Bapak? Agus. Agus ini kan kelihatannya kameramen wakilnya Apa namanya? Uh, siapa Pak? Lukman Hakim Nain ya? Dulu. Apa? Jos Asbullah apa namanya itu? Dia sekarang nih Punya berita. Agus sekarang Sudah punya Motor NMAX Maks kalau orang yang seneng, kalau orang yang biasa-biasa aja, Alhamdulillah Agus sekarang udah punya motor NMAX. Kalau orang yang dengki, apaan? Agus udah punya motor NMAX. Iya, aduh meriang nih gue nih. Bulan depan Agus bukan punya motor NMAX lagi. Ya, Tapi Agus punya Honda Jazz. Dia bukan lagi sakit biasa Dia masuk ruang ICU Gara-gara ngelihat Agus udah punya mobil Jazz yang terakhir Tahun depan Agus bukan hanya punya Honda Jazz Tapi beliau punya Audi yang terbaru Terus pergi Haji yang plus-plus bersama istrinya Itu orang dengki begitu dengar blak, Meninggal dunia ba. Ini namanya, apa namanya, susah melihat orang lain, senang. Harusnya kan kita susah melihat orang lain, susah. Senang melihat orang lain, senang Pak. Alhamdulillah, Agus sekarang udah punya Alphard. Ntar kalau mau ngebesan, bisa pinjem sama dia. Hmm. Kan gitu Pak, enaknya kan. Ntar kalau ada yang sakit, orang masuk Alphard kan gara-gara sakit nih. Masuk Alphard bisa mendadak baik loh Pak. Orang masuk Alphard, ada Ustadz yang ngajarin saya. Pak Denny mau nggak? Apa itu eh, Punya mobil arfad Ada amalannya Amalannya apa Alfar TH katanya pak Wah itu kurang ajar aja kan? Asya Allah Nah Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian Yang terakhir adalah Kolbun Salim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kolbun Salim ini adalah kolbun yang bersih Yang bebas dari ria Yang bebas dari sum'ah yang bebas dari ujub, yang bebas dari takabur, kemusrikan dan kemunafikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Yauma la yang fauma luwalabanu. Pada hari kiamat ini tidak ada gunanya hartamu yang kau kumpulkan dari muda dan anak-anakmu yang laki-laki. Ilhaman man Lohah bikal bin Salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah Dengan hati yang bersih Di zaman Nabi Suatu saat Bapak-bapak Kalau kita bayangkan ini adalah Masjid Nabawi Ini mimbar Itu kuburan Nabi Rasulullah itu di tengah-tengah Ya Sekarang ada tulisannya tuh Pak Di Mimbarnya Nabi Bainal mimbar wal hujroti aradhatun minal jannah. Antara mimbarku dan tempat tidurku, hujrot itu kamarku. Di tengah-tengahnya adalah rawdoh minal jannah. Taman-taman sorga. Kalau di Nabawi, karpetnya hijau. Banget. Orang berbut di situ. Nah Di tempat itulah Nabi suka bersandar. Dan memberikan tausiyahnya. Salah satu tausiyah yang sangat terkenal adalah. Saya dekulu anna rajulun min ahlul jannah. Akan datang kepada kalian laki-laki calon penghuni surga. Orangnya muncul. Dia ya Rasulullah? Nah dia. Berapa hari kemudian Rasul bersabda sama. Saya dahulu anak Rasulul Minahul Jannah akan datang kepada kalian laki-laki calon penghuni sorga yang muncul orangnya itu itu lagi dia ya Rasulullah iya dia hari-hari selanjutnya Rasul bersabda sama lagi saya dahulu anak Rasulul Minahul Jannah akan datang laki-laki calon penghuni sorga orang yang muncul dia lagi sehingga Abdullah bin Amr bangkit dari tempat duduknya menguntit Orang ini. Di mana dia tinggalnya ini. Dikuntit Sampai di rumahnya. Dia bilang. Pak. Saya bertengkar sama bapak saya. Saya boleh gak nginep di sini tiga hari aja Pak. Kan dalam hukum Islam. Bertamu gitu yang nginep itu tiga hari Pak. Kalau udah lebih dari tiga hari. Tanya sama dia. Mau meneruskan perjalanan. Atau mau jadi mantu. Tanya itu sama dia itu. Sebab nih mungkin dia pengen nekat-nekatan gitu kan. Tiga hari. Malam pertama dia kepengen melihat. Apa perbuatan dia ini. Dia lihat. Tidur aja pak. Barangkali tahajudnya sampai pagi gitu. Enggak pak. Tidur biasa aja. Kata Abdullah bin Umar. Muliaan saya ini kan. Lebih bagus saya, saya tahajud dia kagak. Malam ketiga, kedua, dia lihat, dia lihat lagi. Mungkin baca Qurannya satu malam ini habis kali 30 juz. Ternyata baca Qurannya pun gak habis, cuman ya 10-20 ayat. Bang. Wah banyakkan saya, kata Abdullah bin Umar. Nah, Terakhirnya malam ketiga nih Pak. Barangkali sodakohnya dia lebih hebat Barangkali sodakohnya dia lebih hebat Dilihat juga sodakohnya biasa-biasa ya aja gitu Kalau kitanya 10 ribu, 20 ribu Wah banyakkan saya Sehingga besok paginya Abdullah bin Umar Permisi pulang Hasrat hati idaman badanku Tidak tersampai Kenapa? Aku tiga kali mendengar sabda Rasulullah, engkau ini laki-laki calon penghuni sorga. Rasulullah itu tidak berkata melainkan wahyu yang diwahyukan, Pak. dia bukan ngomong sembarangan itu. Ada ada ada sanatnya dari atas itu. Engkau ini laki-laki calon penghuni sorga. Malam pertama, gua kira lo tahajud mbak pagi, molor aja lo, ini ya kan? Malam kedua, gua kira baca Qurannya tiga juz habis. Udah 20 ayat aja udah nguap melulu kan malam ketiga nih barangkali saudakohmu satu hari jutaan gitu ternyata puluhan ribu doang. Nah jadi nggak ya, ada. Ya udahlah saya permisi pulang. Saya sebetulnya nggak bertengkar sama bapak saya. Bapak saya kan Umar bin Khattab. Sekalipemplang ini kan pauf. Saya bohong nggak nggak nggak nggak berdebat nggak nggak bertengkar sama saya. Cuman pengen menyelidiki kamu aja. Nggak mungkin Rasulullah salah. Panggil lah dia. Wahai Abdullah bin Umar, Tidak mungkin Rasulullah itu salah. Tidak mungkin Rasulullah itu salah. Inilah amalku barangkali yang dilihat oleh Rasulullah. Saya adalah orang yang tidak pernah dengki, Kalau ada seorang muslim naik pangkatnya, Naik derajatnya, naik duitnya, naik popularitasnya, aku enggak pernah dengki dan iri. Mulai kagum tuh Abdullah bin Umar. Yang kedua, aku selalu memaafkan orang yang menzalimi aku. Makan dagangan aku enggak bayar, ngambil dagangan aku enggak bayar, nempeleng aku, nendang aku. Sebelum aku tidur, aku berdoa sama Allah, ya Allah, Ampuni mereka yang menzalimi aku. Yang nempeling aku. Yang ambil jajat daganganku yang tidak bayar. Ampuni mereka. Seperti engkau mengampuni aku ya Allah. Umar Apa Abdullah bin Umar bila? Hala jadi. Inilah yang istimewa. Pantas kalau engkau. Dibilang oleh Rasulullah. Saya dahulu anna rajulun min ahlul jannah. Laki-laki calon penghuni sorga. Ya kalau apalagi laki-laki seperti itu seperti bapak-bapak sekalian nih yang tahajudnya sabun malam, yang baca Qurannya satu hari satu juz, sabun bulan hatam pak. Ini sekarang ada berita baru Ahok katanya udah hatam Qur'an pak. Tahu tuh ya? Yang banyak yang saya dengar sih bukan hatam Qur'an, hantam Qur'an. Jadi kata Ustadz Insan Makoginta itu. Jadi orang kalau bikin hoaxu sekarang aneh-aneh gitu pak ya supaya kita terposona gak gampang loh pak, kita aja nih baca Quran nih ya, pak itu kalau 30 juz murotal, paling kurang itu 7-9 jam tuh, pak begini aja nih kita nih. dari Al-Fatihah sampai Anas pak. dan itu susah kita itu itu kelas-kelasnya Imam Syafi'i yang bisa begitu tuh. tapi Alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa pak. ada orang namanya Musa bapak-bapak kenal Musa itu dari Babel sana, dari kampung yang luar biasa sananya. Anak umur 7 tahun bisa hafal Quran 30 juz. Tetapi mohon maaf, apa penghargaan kita kepada dia? Kalau Tantowi dengan siapa namanya Liliana Natsir itu jadi juara olimpiade apa juara apa tuh, dia dapat duit sarang 5 miliar, Pak. Dan ada perusahaan penerbangan yang menyuruh dia untuk bebas terbang kemana saja selama dia hidup di atas dunia ini dan dan negara memberikan pensiun satu orang 20 juta selama hidup itu kepada Liliana Nasir dan Tantoy yang kedua kepada Rio Febrianto pembalap F1 itu perusahaan-perusahaan itu berpatungan untuk ngasih dia untuk pendaftaran ikut F1 kelas dunia 225 miliar, Pak. Patungan. 10 besar aja enggak ada dia, Pak. Tapi duit sudah keluar. Tapi Musa ini juara 3, Pak. Seluruh imam-imam di Mesir, seluruh grand-grand apa namanya? Grand-grand master apa, ya? Apa grand imam tuh? Semuanya menciumi dia, luar biasa. Harusnya pemerintah ini ambil dia tanya dia, siapa gurunya nak yang bisa punya metode anak umur 7 tahun kok bisa 30 juz hafal. Ambil kur, apa namanya? pesantrennya. Bagaimana ngajarin anak begini nih? Harusnya seperti itu. Tapi perhatian kita kurang Bapak sekalian. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian, tentunya orang yang sudah tidak riak lagi tidak sum'ah lagi, tidak ujub lagi, tidak takabur lagi, tidak dengki lagi. Tetapi harus dibarengi juga. Mulailah entar malam kita salat tahajud. Mulailah nanti malam kita sholat, kita baca Quran. Paling rendah ya 20 ayat, 10 ayat, 30 ayat. Kalau satu ayat pun kita enggak mampu, menangislah kita di hadapan Allah. Dosa apa saya ini ya Allah? Sehingga satu ayat pun saja saya tidak mampu membaca ayat-ayat suciMu ya Allah. Ah, setelah itu kita bersedekah, walaupun kita bersedekah satu hari hanya seribu dua ribu fera, tapi laksanakanlah itu. Mudah-mudahan Allah akan menurunkan barokahnya kepada bapak-bapak kepada saya dan kepada kita semuanya. Demikianlah lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan keliru datangnya dari kebodohan saya pribadi. Semoga Allah mau mengampuni saya dan mengampuni kita semua yang hadir di sini. Patahulaha mastakum bilahi fisabilah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.